Assalamualaikum Seder Alun, Berita Sore, edisi hari ini Rabu 27 September 2017, kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. TNI buka jalan penghubung desa terisolir di Hace Singkil. Tanjung Purang kembali beroperasi layari balohan ulele. Korek Gor 10 salam tak kunjung dikerjakan dan terancam mati kontra. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM. Berita suara ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takingon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Syederalun ratusan prajurit TNI dikerahkan membuka jalan penghubung desa Lairiman dengan Sialtong, kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Jalan yang dibuka untuk membuka akses keterisoliran penduduk di pelosok desa tersebut merupakan kegiatan TMMD ke-100 di wilayah Kodim 0109 Singkil. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Total ada 150 personel TNI dibantu Polri yang diturunkan membelah bukit membentuk badan jalan dengan lebar kira-kira 4 meter sejauh 1.100 meter. Kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan pengerasan jalan di kawasan yang sama sejauh 2.900 meter turut dibantu warga secara gotong royong, khusus bagi warga yang membantu disediakan uang makan. Dan Dim 0109 Singkilet Kol Kaf Kapti Hertan Tiawan, mengatakan tentara yang terlibat dalam kegiatan pembukaan jalan ini menginap di rumah penduduk setempat. Tidak seperti kegiatan TMMD sebelumnya tinggal di Barak Tenda. Penitipan di rumah penduduk untuk mendekatkan TNI dengan masyarakat sebagai salah satu tujuan TMMD. Kegiatan TMMD ke-100 di Kodim Singkil ini dibuka Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali dihadiri ke Polres Aceh Singkil, AKBP Ian Rizkian, Kajari Irwansyah, serta pejabat lainnya. Sazali menyatakan kegiatan tersebut membantu akselerasi pembangunan di daerahnya yang menyandang status miskin dan tertinggal. Sjadralun kapal motor penyeberangan atau KMP Tanjung Burang mulai sore ini kembali beroperasi melayani pelayaran balohan Sabang ke Ulele, Banda Aceh dan sebaliknya. Setelah tiba di Ulele, kapal lambat yang sudah 3 bulan rusak itu langsung sandar ke pelabuhan dan kembali berangkat dari Banda Aceh ke Sabang pukul 8 pagi. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala OPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Abdurrani mengatakan KMP Tanjung Burang selama sebulan ini menjalani doking Tahunan di PT Koja Sabang. Mulai Rabu sore ini, kapal berkapasitas 950 penumpang itu kembali beroperasi membantu KMP BRR mengangkut penumpang dan barang dari Balohan Sabang Kulele, Banda Aceh dan sebaliknya. KMP Tanjung Purang meninggalkan balohan menuju Ulele sekitar pukul 16.00 WIB dan diperkirakan tiba di Banda Aceh sekitar pukul 18.00 WIB. Setelah tiba di Banda Aceh, KMP Tanjung Purang langsung jangkar bermalam di Pelabuhan Ulele. Kapal Roro itu kembali berlayar mengangkut penumpang dan barang kamis esok. Supervisi lintasan PT SDP perwakilan Sabang Husaini membenarkan KMP Tanjung Purang kembali beroperasi melayani pelayaran Sabang Banda Aceh. Dengan beroperasinya KMP Tanjung Purang, maka untuk pelayaran sambang Banda Aceh, kini sudah ada dua kapal lambat yang akan melayani pengangkutan penumpang dan barang. Sudah ralun proyek lanjutan pembangunan gedung olahraga atau GOR, Kota Subul Salam di Desa Pegayo Kecamatan Simpangkiri, terancam mati kontrak karena pekerjaan belum dimulai. Di lokasi proyek hanya terdapat tumpukan pasir, batu dan batu bata serta papan informasi pekerjaan. Dari 10 Salam, Khalidin melaporkan. Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi GOR, nilai anggaran pembangunan lanjutan fasilitas olahraga itu sebesar 1,1 miliar rupiah lebih. Paket lanjutan pembangunan gedung olahraga itu dikerjakan CVKN dengan kontrak tertanggal 2 Juni 2017. Namun hingga akhir September ini, proyek yang bersumber dari APBA itu belum juga dikerjakan. Hingga jelang batas berakhirnya kontrak proyek, yakni 120 hari kalender atau 2 Oktober mendatang, pekerjaan GOR yang berada di dekat kolam renang sebelum salam tidak ada kemajuan. Di lokasi GOR tidak ada item yang telah dikerjakan kecuali bangunan lama. Di sana juga tidak ada para pekerja kecuali tumpukan material berupa sirtu dan batu bata. Sebelumnya, Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Sebulus Salam, Fajri Monte juga menyoroti proyek lanjutan pembangunan GOR yang telah terbengkalai sejak 2009 lalu. Fajri, yang juga wakil ketua DPR Kota Sebulus Salam, mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh turun tangan mengecek realisasi pembangunan GOR Sebulus Salam. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Seda lalun puluhan meter badan jalan antara Gampung Genteng Barat dan Pulau Bungong, Kecamatan Bate, Pidia Amblas akibat abrasi, sehingga akses dua desa tidak bisa dilewati lagi menjadi lautan. Dari Pidia, Nurni Hayati melaporkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pidi, Muhammad Nazar, mengaku perbaikan jalan Amblas masuk program badan penanggulangan bencana daerah. Pihak BPBD telah mengukur jalan yang Amblas dan dana penanganannya akan diusulkan ke BNPB. Kepala Pelaksana BPBDPD Apriadi mengatakan, untuk penanganan darurat Jalan Amblas di Kecamatan Bate, pihaknya mengusulkan dibangun batu pemecah ombak terlebih dahulu di pinggir pantai kampung Geteng Barat sepanjang 1 km. Pembangunan batu pemecah ombak diperkerakan membutuhkan dana sebesar Rp 15 miliar rupiah. Jika dananya tidak tersedia, maka akan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Syederalun Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari belum akan diberhentikan sementara dari jabatannya meskipun kini berstatus tersangka. Rita ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemerintahan Korupsi atas dugaan menerima gratifikasi. Melansir, Menteri Dalam Negeri Cahaya Kumolo mengatakan Rita dianggap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah karena tak ditahan oleh KPK. Cahyo menjelaskan pemberhentian sementara menunggu keputusan hukum tetap dan proses hukum di KPK mulai tahapan pemeriksaan, penyidikan hingga kemungkinan Rita mengajukan pra-peradilan. Kementerian Dalam Negeri juga belum memikirkan soal pengganti Rita jika nantinya politisi Partai Golkar itu ditahan. KPK menduga Rita menerima gratifikasi sejak menjabat Bupati Kukar pada periode 2010 hingga 2015 dan pada periode 2016 hingga 2021. Syederalun kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali dipermasalahkan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR. Masing-masing fraksi sempat berdebat keras soal kewenangan tersebut. Mereka merasa banyak aturan yang dilanggar oleh KPK sepanjang penyadapan dilakukan. Kompas.com melansir. DPR merasa KPK tidak transparan soal prosedur penyadapan kepada DPR. Karena itu, anggota Komisi 3, Asrul Sani, menyatakan semestinya DPR bersama pemerintah segera menyusun undang-undang khusus yang mengatur penyadapan di seluruh lembaga penegak hukum dan intelijen. Ia mengakui saat ini belum ada undang-undang tersebut, sehingga ke depan proses penyadapan KPK akan diaudit agar transparan namun Asrul menyatakan DPR belum menentukan pihak yang berhak mengaudit proses penyedapan di KPK. Asrul mengakui DPR dan pemerintah agak terlambat dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait amar putusan atas uji materi Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum. Dalam amar putusannya, MK mewajibkan DPR dan pemerintah segera menyusun undang-undang khusus penyadapan. Serdalun Gunung Brapia yang bernama Manarovoi di Vanuatu, kepulauan kecil di Samudra Pasifik Selatan terancam meletus. Lebih dari 6000 orang di kawasan tersebut terpaksa dievakuasi ke kamp darurat. detiknews.com melansir, Gunung Manarovoi terletak di Pulau Ambai yang berada di wilayah utara Vanuatu. Kantor Penanggulangan Bencana Nasional Vanuatu menyatakan Manarufoi mulai menunjukkan peningkatan aktivitas sejak awal bulan ini. Aktivitas vulkanis pada gunung api itu semakin intens sejak akhir pekan kemarin dengan dikeluarkannya abu dan gas vulkanis. Situasi itu memicu kekhawatiran bahwa Manarufoi akan mengalami erupsi dalam waktu dekat. Otoritas Vanuatu telah mempersiapkan 15 kempungsian darurat. Namun untuk evakuasi skala besar masih mengalami kekurangan suplai logistik. Terakhir kalinya Manarufui meletus pada tahun 2005. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai Sekian berita sore edisi Rabu 27 September 2017. Berita malam seram BfM hadir kembali pada pukul 2030 Waktu Indonesia Barat berita sore ini juga bisa anda degarkan kembali melalui situs kami www.srambfm.com follow juga Twitter kami@ seram Bfm Shadarun Wassallam